Hey Jadi kali ini aku ngampirin lagu Something Just Like This uh, dari The Chainsmokers featuring Coldplay Jadi aku ngampirin lagu ini karena waktu itu aku sempet ngadein input gitu di Instagram dan uh, ternyata si Something Just Like This sama That's What I Like ini gak beda jual votingnya Jadi aku pilih yang Something Just Like This karena ini waktunya mepek banget so aku cari yang musiknya lebih gampang gitu di carinya, di dapetin yang buat aku recording di dapetin lagi dan kali ini bener-bener video clipnya gila banget ya. jadi benar-benar kayak muter-muter di apa sih, di Bogor di antara banyak orang banget nahan malus dan macem pokoknya hari ini luar biasa banget dan thank you buat yang udah nonton video ini, uh, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share juga teman di sosial media kamu di sekolah So, see you in the next video. Bye bye!